Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Uman walahu ala hawla wa illa billah Amma ba'd Para habaib Para ulama' yang saya hormati Yang saya cintai Bapak Wali Kota Pasuruan Al Haji Hasani yang saya hormati, Bapak Ketua Dprd Pasuruan, Bapak Haji Ismail yang saya hormati, segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah Allah perkenankan kita bertemu kembali dalam acara Hul ini semoga tahun yang akan datang Allah takdir kita semuanya berkumpul kembali dan bermuajah kembali Dalam majlis yang sama dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin amin ya rabbal alamin Tadi diterangkan bagaimana oleh Haji Hasanie pentingnya kita menjalin ukhuwah islamiyah dan pentingnya kita menjadi umat yang kompak untuk meningkatkan kualitas iman ibadah kita serta bagaimana Beliau juga meminta supaya kita betul-betul berusaha memperbanyak aktivitas keagamaan untuk membentengi kita jangan sampai katut, jangan sampai hanyut daripada perkembangan kebobrokan moral yang ada di zaman akhir ini. Kalau kita ibaratkan sawah Itu Jika ingin panennya bagus Maka ada beberapa tahapan Pertama Cari bibit yang bagus Kedua Tanah yang subur Ketiga Pengairan dan perawatan pemupukan yang baik yang rutin Keempat menjaga daripada hama Jika empat hal ini ada Maka harapan panen yang bagus itu akan terjadi Lahan basuruan insyaallah subur Karena masyarakat Pasuruan ini gemar belajar ilmu agama Masyarakat Pasuruan ini gemar menghadiri majlis-majlis yang baik hall di mana-mana ribuan yang hadir Hataman Quran setiap malam Ramadan juga ribuan yang hadir Pengajian-pengajian ribuan yang hadir Bangga kita dengan masyarakat Pasuruan. Alhamdulillah. Orang-orang seperti Mbah Selagah ini, seperti para habaib dan kiai mereka telah menanamkan bibit-bibit ada di Pasuruan. Sehingga muncullah Masjid Jami' Al-Anwar. Sehingga muncullah pondok pesantren. Sehingga muncullah majlis-majlis taklim Itu semuanya adalah berkat mereka Semuanya ini Mereka yang menanamkan bibit ada di basuruan Bibit itu perlu diairi, dialiri Bibit itu perlu dipupui Pemupukannya tadi itu adalah Ya lewat hal ini Lewat belajar, lewat dikir, lewat nasihat, itu pemupukan dan pengairan. Cuma jangan lupa, kita harus menjaga tanaman yang sudah bibitnya bagus, tanahnya subur, kemudian dipupuknya cukup, pengairannya cukup. Jangan lupa lo hama. Kalau sudah Anda mempunyai sawah, udah bagus mau dipanen cuma kedimian antikus Enggak bisa panen, Saudara. Kalau tanaman mangga tadi itu sudah bagus bibitnya, pengairannya cukup. Pemupukannya cukup cuma enggak dijaga, hamanya menyerang. Maka gagal panen Begitulah masyarakat Pasuruan Kota Pasuruan yang banyak pondok ini Yang banyak pesantren ini Yang banyak majlis ilmu itu Yang masjidnya ada di mana-mana Yang kiainya banyak ada di situ Jangan lupa jaga daripada hama kalau enggak gagal panen, gagal panen. Yang keluar yang muncul dari kota Pasuruan bukan masyarakat yang berwatak santri, tapi masyarakat yang berwatak koboi. Kenapa hamanya dibiarkan muncul ada di Pasuruan? Karena itu perlu kekompakan, perlu kekompakan. Disinilah untuk bisa menyatukan visi, menyatukan misi antara ulama' habaib, antara wali kota DPR, antara kepolisian, antara pejabat-pejabat, antara masyarakat pasuruan, ayo kita jaga Tanaman yang sudah dibina, yang sudah dirawat oleh pendahulu kita ini, jangan sampai digagal panenkan oleh hama-hama yang menyerang kota kita. Setuju gak? Jangan sampai ternyata masjid jamek yang ada di kota Pasuruan, yang dibina oleh Baslaga diserang oleh hama, waria wariah di sekitar alun-alun Pak Wali Hama itu Pak Wali Jangan sampai Daerah bonsari yang ada Pondok-pondok bibit-bibit Yang ditanam oleh kiai-kiai Yang dahulu Oleh habaib-habaib Jangan sampai Ternyata Diserang oleh hama Pelacur-pelacur di sekitar jayan Itu semuanya adalah Hama-hama yang akan menyerang Nanti gagal panen kita ini semuanya Karena itu penting untuk penjagaan Gampang kok gampang Saya yakin polisinya lebih banyak Daripada waria dan pelacurnya saya yakin Satpol PP-nya lebih banyak daripada pelacur dan warianya. Saya yakin anggota TNI lebih banyak daripada pelacur dan warianya. Saya yakin ulama-nya lebih banyak. Ayo ditangani bersama. Ditangani bersa bersama. Insya Allah bersih sehingga tanaman tadi itu akan mengeluarkan Bibi, uh, buah buah yang betul betul bisa dibanggakan, bonsari, selaga, bangilan, gading, bugul, kebonagung, semuanya, insya Allah akan mengeluarkan anak anak yang soleh, pemuda pemuda yang berakhlakul karimah nantinya. Coba kita mundur ke belakang dulu kita ke Ramadhan. Bon. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhal amanu, kutiba alikumus siam, kama kutiba alal ladina min kablikum la tattaqun. Eh orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa, sebagaimana umat-umat yang dahulu juga diwajibkan puasa. Wajib ya puasa ya, bukan umat Islam doh ini. Yahudi itu wajib puasa. Nasora itu wajib puasa. Tidak tahu kalau sekarang tidak puasa. Yang jelas wajib puasa dulu itu. Semua wajib puasa. Kenapa kok diwajibkan puasa? Apakah wajib puasa itu supaya orang tadi itu kuat menahan lapar kuat menahan minum wajib puasa itu untuk apa apakah Allah itu boto kita ini enggak makan enggak minum laallakum tattakun laala di sini bukan litarji tapi litahqu kalau kamu berpuasa, niscaya kamu menjadi tatakun dari ittaqayat taqi, melindungi diri. Niscaya kamu menjadi orang yang melindungi diri dari siksa neraka. Dari adab Allah. Saudara-saudara, kita ini wajib untuk menyelamatkan diri kalau ada malapetaka, ya enggak? Kalau rumah kita ini terbakar, wajib untuk supaya kita ini menyelamatkan diri. Kalau kita membiarkan diri kita ini terbakar, haram hukumnya. Wajib menjaga rumah kita ini jangan sampai kebakaran. Kalau kita membakar rumah kita dengan sengaja, haram hukumnya. Kita semuanya wajib menjaga diri jangan sampai masuk nerah, neraka. Kita juga wajib Keluarga ini Untuk supaya dijaga Jangan sampai masuk neraka La Puasa adalah Sikap untuk Menyelamatkan diri Daripada seksa Allah Karena itu hukumnya wajib Bukan karena Allah butuh dengan puasa kita Supaya kamu selamat Berbicara Supaya kamu selamat. Kira-kira nah, kalau ada orang tua yang menyelamatkan diri daripada kebakaran. Membiarkan anaknya terbakar. Kita gambarkan orang tua itu apa? Sadis. kejam ya. Begitu juga. Kalau memang ada orang tua yang puasa Ramadan. Membiarkan anaknya tidak puasa Ramadan. Berarti Orang tua tadi itu adalah kejam. Karena dia adalah membiarkan anaknya masuk neraka. Kalau ada orang membiarkan tetangganya terbakar tidak diselamatkan berarti orang itu adalah jahat, kejam. Yang penting saya selamat biar tetangga saya terbakar Itu kejem Karena itu wajib untuk disiram api tadi itu Supaya tidak terba terbakar Begitu juga kita Kita puasa, keluarga kita puasa dibiarkan warung sebelahnya Tadi itu terbuka Itu berarti orang kejem Wajib bagi dia untuk berusaha gimana warungnya tadi itu tuh tutup Kenapa? Jangan sampai saudara kita yang punya warung masuk neraka Kalau kita prateri sampai kota Pasuruan Wali kota DPRD misalnya Bukan hanya sekedar dirinya puasa Tapi wajib menyelamatkan rakyat pasuruan Jangan sampai tidak berpuasa Kalau membiarkan masyarakat pasuruan Ada yang ber, tidak berpuasa dibiarkan Maka berarti DPR dan wali kotanya adalah Kenapa? Karena membiarkan masyarakat pasuruan Ada yang masuk nerah Disinilah kita harus kerjasama. Lah, cuma enggak bisa sendirian wali kota mengatasi itu enggak bisa. Harus ada kerjasama. Kerjasama ini semuanya ulama kerjasama dengan wali kota, wali kota juga kerjasama dengan masyarakat. Sing paling penting itu begini sebenarnya. Ini, ini untuk membantu wali kota. Ini mungkin masukan kepada Pak Wali. Pak Wali ini punya bawaan camat. Camat punya bawahan kepala desa, dicek nanti Pak Wali. Misal kalau kebon Sari kecamatan apa ini? Kecamatan apa ini? Kecamatan Panggung yang meliputi beberapa desa. Camat Ojo Sampik yo ya, di daerah desa-desa yang bawahanmu tadi itu ada warung buka. Telitiin kamu terjun ke bawah turun ke bawah dateng ono, ini tugasnya kamu, camat kumpulkan kepala desa, di desa masing-masing teliti ya, kamu jangan sampai ada warung yang buka, paham ya, sehingga kepala desa itu juga nyadet onak warung biro yang buka di sing mokong biro, tinggal nanti kerjasama. Telepon Satpol PP Dilaporkan kepada Satpol PP. Be, warung iku mokong, tak kandani tetap buka pak. Satpol PP datang menegur. lah Dengan demikian insya Allah enteng dong Pak suruhan sampai petang kecamatan kok. Bisa diatasi insya Allah. Jadi Pak Wali tidak Ya juga alhamdulillah Pak Wali terjun ke bawah cuma yang jelas tugas kencamatnya kepala desanya untuk aktif. Kemudian kepolisian juga begitu. Kapolres misalnya ngumpulkan Kapolsek semuanya. Eh polsek polsek. Kon sekarang tugasnya juga negor. Jangan kamu itu misalnya ada di jalan kelihatan ada orang jualan es kamu diem kamu tegor di polisi. Pak, Anda orang Islam. Kenapa keculan es Ramadan kok enggak Anda menghormati? Begitu. Sehingga sungkan. Ambil polisi sungkan sing dodolan ini. Ajak polisi ini melok warung. Punya backing akhirnya warungnya. Misal ini, misal ini. dengan demikian insya Allah akan terjadi Uh, masyarakat Pasuruan benar-benar santri Pejabatnya santri Aparatnya santri Masyarakatnya san, santri izin Melbu Pasuruan gak bosok isin Insyaallah begitu Coba eh, yang jelas Ada satu kemajuan Memang sudah ada satu kemajuan Tapi belum kompak nah, Tapi belum belum kompak. Karena itu insya Allah evaluasi ini akan terus ada pada setiap hol baslaga. Sehingga kita memasuki babak lanjutan insya Allah ke berikutnya. Tapi yang jelas bukan untuk saling menyalahkan. Tapi untuk saling menguatkan kekompakan kita semuanya. Nabi itu pernah menggambarkan begini masyarakat itu seperti orang naik kapal yang harus dia menyeberangi lautan kalau menyeberangi lautan akan menuju satu pulau yang di seberang sana maka syaratnya harus kapalnya tadi itu tidak boleh bocor harus sanggup kuat melawan ombak kan begitu ini kapalnya ada dua dek. Atas dan bawah. Tempatnya air di atas. Tempatnya makanan ada di, ah? di atas. Yang di bawah ini kalau perlu air naik ke atas. Kalau mau misalnya buang hajat naik ke, ah? ke atas. Akhirnya yang bawah naik ke atas turun lagi. Naik ke atas turun lagi. Yang di bawah ini dia tadi itu ngerasani, ngerendul, lah iya. Dari ini kan areanya kita ya, daerahnya kita ini ya, yang ada di bawah. Yang di atas daerahnya di atas. Lah kalau yang di atas tempatnya air di bawah nggak ada air kan repot, kita harus ke atas. Beskini habis, kita lobangi aja. Kapalnya yang ada di bawah Kita perlu akhir kita ambil langsung dari laut Daerahnya kita ini Bukan daerahnya siapa-siapa Kita gak mengganggu daerah di atas Sudah kira-kira Yang ada di atas membiarkan apa gak? Hah? Enggak. Eh jangan Kalau kamu lubangi yang tenggelam Bukan di bawah tok Yang di atas sudah tenggelam Paham nih ya? Oh, kenapa itu hak saya itu? Ini daerah saya. Saya berhak untuk berbuat melaksanakan ini semuanya, enggak bisa kata di atas. Karena keselamatan adalah hak kita semuanya. Bukan kebebasannya sekarang, tapi keselamatannya. Paham ini? Ya? Sehingga punya hak yang di atas dicekel, tidak oleh. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Ini untuk keselamatan kita bersama. Di antara umat juga begitu. Nah nih, ini, ini masyarakatnya begitu. Ada sebagian orang menyatakan, "Hak saya." Saya punya hak. Loh, Anda punya hak berbuat tapi kita punya hak untuk selamat loh semuanya. Jangan nanti gara-gara orkesan. Gara-gara pelacuran, gara-gara perjudian, azab turun. Bukan kepada mereka Tapi kepada semuanya Hak kita untuk selamat Karena itu punya hak kita Untuk melarang sebenarnya Demi keselamatan bersa bersama Gak bisa Kalau kita gak kompak gak bisa Jadi tolonglah kita harus paham apa arti kebebasan itu. Kita harus mengerti apa arti kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti kebablasan maunya sendiri, bukan itu. Nih, tagasi gambaran ya. Kalau kita katakan yang menghancurkan itu anarkis, saya setuju. Yang menghancurkan itu anar? Yang bangun tanpa izin bukan anarkis. Kalau misal nih, misal-misal. Ada tempat ibadah. Tidak pakai izin dibangun. Kemudian yang lainnya tidak setuju dirobohkan. Anarkis. Loh, yang bangun tidak pakai izin itu apa? Loh, cobalah ini yang adil gitu loh yang adil Ah dengan demikian kalau dijaga kota pasuruan insyaallah aman loh pasuruan ini jogon aman, kalau dulu di pasuruan itu ada bakar-bakaran gereja seiling gak? alhamdulillah sudah 10 tahun lebih gak ada itu terjadi kalau di pasuruan itu ada tawuran antara desa seiling gak? Alhamdulillah sudah tidak ada sekarang tidak kedengaran itu tawuran antara desa di kota Padu Pasuruan. Tapi iki semuanya jangan sampai terjadi lagi. Tolong ojo dipancing-pancing sehingga anda jangan dipancing yang tidak yang tidak tidak. Masyarakat Pasuruan ini Alhamdulillah semakin dewasa. Walaupun masih ada sing mokong-mokong, sing cembra-cembra. Wanting-antingan macem-macem itu karena karena kurang dewasa. Kurang ngerti itu semuanya. Walaupun masih ada begitu, tapi banyak yang sadar. Wong kabupaten kadang-kadang si melepunyang Pak Suruhan ya Pak? Yang buat ruwet Pak Ajah Sani sendiri itu seling kesel. Di halun-halun itu ternyata saudara, wong kabupaten si ngakek. Karena itu harapan kita, Benar tadi apa katanya Aja Asani? Pumpung wali kotai ambil bupati ini satu rumpun. Podowong ahli sunawal jamaah, Ayo bersatu bagaimana masing-masing daerah tadi itu menjaga. Pohon yang sudah bibitnya bagus tadi itu, yang pengairannya sudah cukup tadi itu, sehingga bisa dilindungi daripada hama-hama yang merusak. Akhirnya buahnya nampak ada di mana? Mana? Terakhir, ini hall baslake ini mau dikembalikan seperti itu lagi. Turungi jangwulu buyar. Jadi ya seperti ndak ndak sampe apa namanya terlalu terlalu tlarut karena itu sampean jam 6 telat jam 6 ndak teko telat kon berarti iki jam 6 harus jam 6 kita mulai masih sing wong teko akan kita mulai mulai kon telat ya wis kon dhewe sing Jam 6 insyaallah sudah dimulai ini sama panitia Terakhir dengarkan baik-baik Harapan kita sebelum kita ditanam alias mati Ayo kita ini betul-betul membuat saksi-saksi yang banyak di atas dunia ini Atas kebaikan yang telah kita lakukan Saksi-saksi itu bisa tempat, bisa waktu, bisa makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Baik itu manusia maupun binatang maupun siapapun. Bumi ini akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Kalau kita melakukan kebaikan di atasnya. Iza <tuh> zul <-tuh> zilatil ardu wa akhrajatil ardu وَقَالْ إِنْزَانُ يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْ حَلَةٍ Bumi ini akan berbicara nantinya. Memberitahu nantinya, berbicara, ini orang pernah sujud di atasku, Ya Allah. Ini orang pernah baca Qur'an di atasku, Ya Allah. Ini orang pernah berzina di atasku, Ya Allah. Ini orang pernah meneguk Khomer di atas kuya Allah tati. Bumi akan disaksi Buat saksi-saksi yang banyak Di atas bumi Ini atas kebaikan anda Atas ibadah anda Karena itu setiap sholat pak Setelah salam Anda ini dianjurkan untuk bergeser sedikit tempatnya Allah Akbar sholat lagi Kenapa? Karena supaya saksinya Semakin bah, banyak Saksi itu juga waktu. Waktu ini akan menjadi saksi. Salat lima waktu akan menjadi saksi kepada anda atas kebaikan anda. Waktu duha akan menjadi saksi kalau anda gunakan untuk salat duha. Saat-saat anda berpikir akan menjadi saksi kalau anda gunakan untuk. Berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis anda ini sekarang akan menjadi saksi. Tanggal 8 syawal menjadi saksi. Anda adalah orang yang hadir di kholiah. Ya, seorang wali Allah. Bahasanya. Termasuk saksi manusia di sekitar kamu. Singtati manfaat kuribi. Nih Gambarannya orang dikasih rizki. Itu ada tiga macam. Allah itu memberikan rizki kepada hambanya Seperti Allah menurunkan hujan Yang menerima rizki itu Ibarat bumi Bumi tidak terlalu Ada bumi Tadi itu menyerap Air Kemudian Air tadi itu Dikeluarkan jadi Sumber Air, mata air Jadi umbulan jadi banyu biru. Kalau sudah jadi mata air, wah oh, manfaat masuk ke sawah, mengairi sawah, banyak meng menumbuhkan padi, masuk ke kebun, mengairi kebun, banyak menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah. Masuk ke rumah, iso gawe masak, iso gawe korak-korak iso gawe umbah-umbah. Masuk ke rumah juga dibuat mandi. Terus demikian. Cuma biasanya mata air itu kan anak Tandoni. Metu terus, dolek, panggon, sehingga mengalir ke sungai-sungai, mengalir ke sawah-sawah. Begitulah juga anda kalau kasih rezeki sama Allah, lek metu terus, dolek. So apa yang perlu yo? Ndiara yatim ya Ndi bong sing tidak fukor masakin yo. Ini mata airi. Terus rezeki nih kon terukusya Allah, tapi syaratnya kalau mata air petu terus, faham ni? Ini si model pertama. Kon kepingin, mono? Model yang kedua sumur, tahu sumur tak? Nah, sumur itu, sumur itu juga mengeluarkan air, cuma pas-pasan. Dia sanggup untuk menerima. Siapapun yang minta dikasih sama sumur. Jauh saat timbo. Enggak sumbernya metu saat timbo. Mandek maneng. Dijokok saat tong. Enggak sumbernya metu maneng saat tong. Mandek maning Berhenti lagi sudah. Paham ni ya? Sumur itu begitu. Tapi sumur itu belum pernah mengalir. Tidak cari sumur itu. Mana orang yang perlu sama saya? Enggak. Sumur siap akan membantu siapa yang datang kepada saya. Itu sumur. Ada orang dikasih rezeki sama Allah. Dia enggak nolak kalau diminta bantuan, tapi dia tidak mencari orang yang perlu bantuan. Ki sumur ini. Ini sumur ini. Rezekinya nanti akhirnya bisa pas-pasan. Lah kalau terlalu belobian. Lah kok buktinya dia? Ah itu, itu bahaya itu. Itu jangan-jangan istirahat itu. Hati-hati. Kalau ada orang itu, pemasukannya lebih banyak, sedekahnya sedikit, jangan-jangan dia akan tertipu dengan dunianya. ini Jangan-jangan orang ini akan celaka dengan dunia-dunianya. Iling-ilingan. Yang terakhir, ini Ibarat gunung bebatuan, gunung bebatu, batuan, atau gunung merapi. Dia tadi itu dikasih air, ia menenggok, memberikan tidak, dia menenggok, diam aja. Begitu juga ada orang dikasih rezeki sama Allah meneng dok gak berbicara keluar enggak, nerima iya diam dok welcome kalau datang selamat datang tapi jangan keluar kembali malah kadang-kadang keluar Bukan Yang baik Tapi lahar yang membakar Wuh dolim Mau menerima Tapi tidak memberi Malah dia tadi itu membakar Contohnya apa? Bang Tidil Ini pak harus ditangani loh pak Rakyatnya sampean banyak menderita Gara-gara Bang Tidil Itu gunung merapi itu. Dia keliring kemana-mana Tapi bukan seperti Menebarkan air yang membantu Tapi menebarkan lahar yang membakar Si mau tanya Itu melanggar hukum apa enggak? Bang Dedeli Melanggar hukum apa enggak? Kalau melanggar hukum kenapa enggak ditangkap? Karena itu saya kalau memang itu melanggar hukum, sing duit utang ambil bang dedil, lapor ambil polisi. Karena Anda berhadapan dengan rentenir, biasanya pakai orang korak Pak. Kasian loh masyarakat ini. Kasian. Mereka banyak rugi gara-gara bang dedil. Karena itu mereka harus betul-betul dilindungi daripada itu semuanya. Karena itu insyaAllah berkat Baselaga. Saya yakin kota Baselaga insyaAllah akan menjadi kota santri. Semenjak semua masyarakat Pasuruan kompak untuk mensukseskan cita-cita daripada Baselaga. Cita-cita daripada para habaib. Cita-cita daripada kiai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan kepada kita. Membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Dan semoga kita semua jadikan orang yang sukses setelah melaksanakan ibadah puasa panjang umur. Sehat wal afiyah, bohir maupun batin. Dan insya Allah tahun yang akan datang bisa ketemu kembali. Fikir wa afiyah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kita akhiri majlis ini sebelum doa dengan kita membaca kalimatul tauhid Saya tutun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan dengan penuh semangat, suara yang lantang, dengan harapan, semoga insyaAllah disaksikan oleh mereka, para awliya Allah di makam yang penuh berkah ini, sebagaimana Allah mentakdir kita mengucapkan, La ilaha illallah saat ini, semoga di akhir umur kita, kita dapat mengucapkan, La ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Taluma gultu ana wal nabiyuna min gabli,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 Allah, Allah. Muhammad Rasulullah. Allah. Sallallahu wa sallam, alaihi wasallam. Kalimatu hak Ali nahiwa ya Alih namuwa Alih nubadz Insha Allah Taala min al-amni.